Oh siang Pak t o n i Pak t o n i selamat siang Iya k o m e n t a r n y a Pak Iya kita mesti melihat apakah pembentukan organisasi ini sah atau n g g a k Kalau memang sah ya apa salahnya Ada yang salah n g g a k dari segi undang-undang perolahragaan atau apa gitu c a m a n memang p s k ini dibawah nurdin-nurdin itu tuh ini banget ya、ah, Sangat erogan gitu loh Saya pikir makin banyak liga-liga ini asal dia l i g a l gak kebarangan m n Gak g merugikan pemerintah atau gimana Ya biarin aja kan makin banyak kompetisi Makin banyak yang disaring Makin banyak pemain yang mungkin muncul gitu loh Kalau di bawah PSSI itu kan mungkin penuh dengan tekanan s a n g a t politis Dan sebagainya, terima kasih Baik, terima kasih Pak Tony Selamat siang Selamat siang, Guru Ya, komentar Anda Memang ini artifikal、nah, p Apa kekuatan keuangan n ya Kalau menurut saya sih emang itu ya legal ya? Gak bagus lah harusnya satu aja, tapi satu ini kan n gak g m e n g a n y o m i dia tapi dia kan disuruh mundur n gak g mau karena demokratis katanya seluruh daerah-daerah mendukung dia tapi mendukung dia itu kan karena kekuatan uang, k e l i h a t a ada orang di belakangnya itu jadi ini demokratis uang ini kelihatannya jadi emang agak agak ribet ini susah ini kalau emang gak ada apa namanya, gak ada wisdom daripada orang yang berkuasa yaitu ketuanya sekarang, harusnya emang dia Idealnya itu mundur. Kalau mundur, pasti r p itu、uh, udah pasti n g g a k ada dan akan ada majem lagi gitu. Jadi, sayang, kayak kemarin, kenapa n g g a k ada demo ya waktu Indonesia? k a l a h lawan Indonesia, karena tidak semua sepenuhnya rakyat Indonesia itu mengendaki PSSI menang. Kemarin, termasuk saya lah gitu ya.、Hmm. Saya senang kalau PSSI kalah karena... Jadi、uh, ketua-ketuanya itu jadi nggak lebih arogan lagi gitu. Bisa dibayangkan kalau SESI menang kemarin, mesti aroganya n lebih tinggi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Selamat siang Pak Leo. Silahkan、terima、komentar ya, Anda. Ya, saya komentar saya ya.、Eh, segala sesuatu yang untuk kemajuan itu dihalang-halangi. Saya sangat prihatin dan kecewa Ibu. Tidak hanya di bidang sepak bola. Contohnya kita melihat、uh, pedalang kaki lima juga Mereka bergerak s e r t a dihalang-halangi Segala sesuatu yang u u k k m a j u n dihalang-halangi Kita sedih s i h Baik, terima kasih Pak Habib, selamat siang Selamat siang, Mbak Ini pengacara Nah Ini tuh yang mau melaporkan LPI ke polisi itu gak ngerti hukum itu、hmm. nah, Kalau yang layak dilaporkan ke polisi Mungkin Ketua PSSI itu Nardin Khalid Baik, terima kasih、Ayo. Pak h a b i b Sama siang Pak Andri. s i a n g Ibu. i Ya komentar Anda. Ya emang seharusnya RFP itu harus dibikung ya. Karena Nordinale itu takut kesayang gitu loh. Takut dia <gesses> mengundurkan diri. Takut di demo kayak kemarin itu p s s i k a l a h juga s e p a n d u k juga tulisannya kebanyakan harus Nordinale mundur gitu. Selama ini Pak Sesi sudah ada Kemajuan itu, bu.、Uh -huh. a Baik, terima kasih, Bandy. Halo, Pak Rudi. i ya? y a silakan, Pak. Iya, s e t u j u sekali dengan d i a d a k a n y a ta apa lega Premier Indonesia karena merupakan satu tandingan. Kenapa saya sih a r u s takut, gitu? Sedangkan Nudhalid seharusnya berjuang besar untuk mundur. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak Rudi, Pak Michael, silakan. Iya, saya rasa sebenarnya kalau あと、このロシアのブナー、アトロスギャフニャ、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラリブナー、ガラ Pak Handoyo Siang ya, siang s i l a k a n Mbak Di sini saya lihat mungkin PSSI takut Periunasinya termakan Ya, itu kita kan lebih bagus Seperti ada BUMN Ada swasta perusahaan Dia lah yang swasta itu Jalan sendiri supaya ada kompetisi Dan juga PSSI juga gak maju-maju Bukan maju, bakal mundur gitu、uh, Sekian Ya baik Pak Andi s i l a k a n Ya, halo 私<円>はそれは私はそれを見つけたのは私はそれを見つけたは私はそは私はそれを見つたのは私はそれを見つけたのは私のは私はそは私はそれをけたのははそれを見つけたのは私はそれを見つけたのはれを見つけ tolong nih Pak, didukung itu LPI, makasih. Ya baik terima kasih Pak Andi. Bapak Tony? Ya, dengan Tony ya. Jadi kalau menurut saya, kalau sampai diajukan ke polisi, kita nilai lagi legal gak ini si LPI ini, l e g a l i g a ini legal gak? Kalau memang dia memang legal, boleh berdiri untuk balik aja ke k atas itu. Cuma nih a aku bingung ya di negara kita, jangan kan sepak bola? k Elok aja masih tempukan yang di luar negeri, kenapa nih, apa yang salah dengan bapak ini? Saya bingung, makasih. Oke,、okay. Pak Waluyo. Ya, ya. selamat bu. Silahkan, Pak. Karena、Oke. kalau komentar saya, sebenarnya、uh, Ketua Umum PSSI harusnya、uh, udah harus、uh, pensiun diganti. Soalnya sudah dipegang sejak saya kecil, kalau nggak salah ya.、Uh, kalau nggak salah umur saya, sekarang udah empat puluhan gitu. Yang saya dengar masih dia lagi, dia lagi dan nggak pernah maju, maksud saya begitu. Dan kedua, PSSI kan memakai、uh, anggaran APBN, kalau nggak salah ya,、uh, negara. Nah kalau、uh, Liga Primer, nggak independen, artinya dia nggak memakai dana negara gitu. Harusnya kita mendukung yang、uh, nggak merongrong dana uang negara, ya itu harus kita dukung.、Uh, ya itu、uh, komentarnya begitu aja, terima kasih.